Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakadum. Subhaan malikil puddus, Subhaan malikil puddus, Subhaan malikil puddus, Subhaan al-malikil puddus. malikil Subhanal 'izzati wal 'azmah wal haibati wal qudrati was wal wal wal wal wala wal yamutu wala yafutu abada rabbuna Warabbul malaikati war semuňa, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar Allahumma salli wa sallim, wa barik wa karrim ala hada nabiyyil kareem. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammad Diangkat ke belas tangannya solatan Tukhrijuna biha min wahmi, amin Wa Krimuna binuril fahmi, wa tudihulana ma ashkala hatta yafahama innaka ta'lamu wa la na'lam Innaka antallamul ghuyub wa innaka ala kulli shay'in qadir wa ala ahlihi wa Allahumma anta assalam semua sama-sama wa -sama. minkas salam wa ilaika yaudus salam fahayyina rabbana bis salam wadkhilnal jannata daras salam tabaarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram Allahumma innaka afuwwu Kareem tuhibbul avva vafu anna Ya Kareem Allahumma inna nas'alu karidhaka wal jannah Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Amin, amin, amin Ya rabbal alamin Baik, satu pertanyaan sederhana Jawab dengan jujur Lapar apa tidak? <tod> Kalau ada yang bilang tidak, dia sedang berbohong normalnya manusia manusiawinya adalah apa ibu pagi makan siang makan sore makan tiba-tiba dari pagi gak makan sampai siang sampai jam sekarang bohong kalau gak lapar <tuh> kan begitu kecuali sudah makan, kecuali sudah makan. betul <tuh> kalau ada perempuan jawab gak lapar, oh pasti gak puasa Kalau ada perempuan yang gak puasa Gak aneh Karena memang itu menjadi bagiannya Yang Allah berikan Tuh enak jadi perempuan Bu Tuh ah? Bayar Ya namanya utang jujur dong Harus dibayar begitu Aduh ya Allah ya Rabb Baik Pertama saya minta maaf yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Jeffrey enggak lebih baik dari anak-anak ibu, dari suami ibu, ya. Kita semua sama di sini. Sama-sama Abba, sama-sama sedang berproses bagaimana caranya bisa diaku menjadi hamba Allah subhanahu wa taala. Salah satu usahanya adalah Abba, sekarang apa yang kita lakukan pada saat ini? Ya. Baik Kebersamaan kita di sini alhamdulillah yang menjadi wasilahnya adalah apa, Bu? Bu. Bu. Bu. Ya. Jujur budek. <laughs> Aduh ya Allah. Padahal yang namanya jujur itu jenis makanan loh. Oh, bu -bu, ya. ya maklum pak Orang kalau udah kelaparan lama-lama Pikirannya makanan melulu. Ya saya sih jujur aja Saya gak jujur Allah juga tahu saya mikirin apaan Daripada nanti Allah yang buka Mending saya buka duluan Kan begitu urusannya ya, bu, ya? Apa Tuh kan Penyakit ibu-ibu tuh Ibu-ibu sayang Loh harus jujur dong Jujur ya? Ja? Dari tadi jujur jujur jujur. Kepengen punya suami macam apa? <SILENCIO> Pengen punya suami kayak Uje? <SILENCIO> Baik, boleh Uje jujur? <SILENCIO> Kaga kepengen gua. Tua-tua. <SILENCIO> <SILENCIO> Aduh, Wah, maaf lahir batin. Sama saya maka enggak bakal ngaji dia, ba. Pak. Lah <laku> saya mah bukan guru ngaji. <laku> ya kalau mau ngaji mau guru ngaji, ngaji gitu ya. Tapi mudah-mudahan asbab dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan ada kebaikan ilmu yang disampaikan. Kenapa kita disuruh muqaddimah memuji Allah, memuji Rasul? Sebetulnya cuma satu dalam rangka sedang memohon pertolongan kepada Allah. Orang punya ilmu, katanya segudang, tanpa pertolongan Allah, yakin nyawa terkunci. Urusannya Allah yang punya, kok. Kan gitu, ya? Apalagi sekarang kepengen ngomong jujur, soalnya yang bicara ini belum jadi orang jujur. Susah saya mau ngomong jujur yang mana, Pak? Orang yang ngomongnya tukang bohong, kok. Yang dengernya? oh sama ya Alhamdulillah, Alhamdulillah berarti saya ada temennya <laughs> hostnya <laughs> artinya memang di dunia ini berkumpullah orang-orang yang masih jauh dari kejujuran tapi kita bersyukur kenapa Islam datang Bahkan agama-agama sebelum Islam datang ya. Agama-agama samawi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Membuat manusia untuk bisa lebih jujur di dalam kehidupannya dan di dalam menata kehidupan. Yahudi datang, Nasrani datang, kemudian Islam menyempurnakan segala sesuatunya. Nah ketika Islam datang menyempurnakan segala sesuatunya Cuma satu yang diajarkan apa Berani gak jadi orang jujur Jujur tuh resikonya luar biasa loh Jujur itu kan bisa diartikatakan sempit Jujur itu kan bisa diartikatakan ucapan dengan perbuatan Sama lahiria dengan batinia Sa Boleh gak saya jujur sama ibu Tapi jangan tersinggung Yakinlah Yakinlah Tuh kan ada yang gak mau Jangan, jangan mendingan jangan Ketika seorang suami ya pak Duduk bersama istri ngobrol berduaan Santai Karena memang rasul menganjurkan seperti itu Carilah waktu-waktu yang santai Dengan istrimu, ngobrol lah yang Baik-baik, ngobrol yang enak-enak Sehingga terjalin sakinah mawad dakwah tiba-tiba istri Mancing, ngomong, bang Abang jujur ya sama saya Nah ini yang repot Makanya kenapa kadang-kadang seorang suami harus ngebohongin istri Karena kayaknya lebih baik dibohongin daripada dijujurin <SILENCIO> Jujur ayo pak, jujur Harap <SILENCIO> <SILENCIO> bapaknya juga minggu, jujur pak Iya <SILENCIO> Kadang-kadang harus bohong Karena ketika dijujurin, waduh masya Allah Ah, ini kita baru bicara tentang negara kecil kita belum bicara tentang negara yang besar yang kecil saja dulu bagaimana mungkin negara yang besar ini bisa diolah dengan baik bisa diatur dengan baik bisa dikontrol dengan baik jika negara-negara kecil di dalamnya pun tidak bisa dikontrol dengan baik negara kecil itu apa ya? adek-adek sayang, negara kecil itu apa? ini mohon maaf, maaf saya gak sama bapak-bapak yakin bapak-bapak mau lebih tahu dari saya <gitu> bicara usia aja udah lebih tua gitu kan ya bicara mati mah belum tentu bener pak ya, bener gak? bener gak? kalau kita mau bicara jujur yang mati duluan siapa? ah, jangan saya ah. jangan saya jangan saya saya jadwalnya masih banyak pak <gitu> Udah yang, yang yang udah pada santai aja silahkan kalau mau duluan ya Tuh kan Kalau ditanya soal jujur urusan mati juga Lihat tuh Bicara logika yang uzur yang sudah tua Yang lebih lama sudah hidup di dunia ini Harusnya kan duluan Tapi begitu ditanya jujur Pasti jawabannya oh, Saya gak pengen mati dulu Lihat bagaimana sesepuh-sesepuh kita Padahal hidupnya sudah lama, ibadahnya sudah banyak. Insyaallah saya dan kita semua berbaik sangka bahwa beliau-beliau sudah punya pahala yang banyak. Tapi tetap saja ketika ditanya mau mati duluan atau enggak, jawabannya adalah tidak. Kenapa beliau-beliau menjawab tidak? Perkaranya hanya satu. Karena beliau-beliau merasa bahwa belum cukup bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu. tuh jujur yang luar biasa. Makanya ada pepatah mengatakan jujur satu tumbuh 1000. Oh. Bagus berarti masih pada sadar ya, alhamdulillah. <laughs> ya Allah, ya Rabb. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah di seluruh tanah air pemirsa damai Indonesiaku sore hari. Ini sore apa bukan? Ya, baik bicara soal jujur jujur ini merupakan salah satu ciri yang tidak bisa dipungkiri dari orang-orang yang mengaku beriman suatu hari datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasul apakah orang beriman itu pelit Rasul jawab apakah ada orang yang beriman itu pelit Rasul jawab Ya apakah ada orang yang beriman itu penakut iya Kemudian ditanya lagi, ya Rasul, apakah ada orang yang beriman itu tidak jujur? Rasul jawab, tidak. Karena orang beriman pasti jujur. Kenapa? Ada yang tidak jujur, berarti tidak beriman. Kan begitu jawabannya. Di sini Rasul memberikan sebuah kepastian bahwa orang kalau sudah beriman, dan imannya bulat tidak setengah-setengah.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 Ada satu hal yang patut kita catat, bahwa ternyata jujur yang selalu kita dengar, selalu kita laksanakan memiliki konsekuensi yang sangat berat sekali. Untuk mewujudkan kejujuran bukanlah perkara mudah. Bahkan Rasulullah sendiri memberikan indikasi kepada kita, ukurlah tingkat kejujuran kita ketika kita melakukan kebohongan, kedustaan, maka hati kita akan merasa sesak. Ketika kita melakukan kebaikan, hati kita merasa lapang. Itulah ukurannya. Nah. Pada segmentasi selanjutnya nanti, uji akan memaparkan kepada kita betapa pentingnya orang-orang jujur dalam memegang amanah. Tetaplah bersama kami, Tablik Akbar. Baik, pemirsa, damai Indonesiaku ku, TV One di seluruh tanah air Yang insya Allah dimuliakan Allah wabil khusus, jamaah masjid Ya, itu ya. Hah? Mau jujur? Baru tahu tadi Hahaha jamaah Masjid Al-Muhajirin Artinya apa? Al-Muhajirin itu artinya apa? Orang-orang yang melakukan hijrah Jadi orang-orang yang berhijrah Subhanallah luar biasa nih Ini masjid bisa jadi contoh Dulu misalnya seorang Geoffrey enggak pernah mau ke masjid, lalu kemudian si Geoffrey datang duduk ke Masjid Muhajirin, dia salat yang tadinya tukang mabok sekarang udah enggak mabok misalnya. Misalnya. Ini wajahnya udah Dulu tukang main judi gara-gara ibadah sering salat di masjid al-muhajirin akhirnya judinya enggak lagi dulu tukang bohong gitu kan dulu tukang bohong begitu sering datang ke masjid al-muhajirin ibadah di sini karena artinya adalah berhijrah dari kebohongan berhijrah menuju kepada kebenaran amin ya rabbal artinya ini masjid berapa banyak telah mengubah orang yang tadinya tidak baik menjadi baik kan subhanallah luar biasa amin ya rabbal ini ngomong-ngomong soal jujur rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri artinya adalah apa kamu harus selalu jujur maka sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan misalnya apa Ketika seseorang diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, mana yang akan membawa kepada kebaikan bangsa ini pemimpin yang jujur atau pemimpin yang tidak jujur? Ha? Pemimpin yang jujur atau pemimpin yang tidak jujur? Saya sengaja melihat ke atas supaya kesannya di atas juga banyak jamaah. Kebohongan <tuh> publik. Tapi ada kan anak-anak yang jadi jemaah. Kita itu sering berpikir bahwa jemaah itu seperti ini. Banyak juga jemaah yang enggak kelihatan ya, Bu. Banyak yang lagi pada di rumah masak. Itu kan enggak kelihatan ya. Yang lagi pada di kamar belum bangun. Itu kan enggak kelihatan. Tapi jemaah juga Kana ini pakai suara insyaallah nyampe tu suaranya kemana-mana. Jadi yang ngaji bukan cuma hanya di Masjid Al-Muhajirin, yang sekarang lagi pada masa, nyiapin buat buka juga pada ngaji. Alhamdulillahi rabbil. Baik, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara negara, negara ini butuh pemimpin. Bicara pemimpin, maka yang dibutuhkan oleh bangsa yang kecil, apalagi yang besar, Adalah pemimpin yang jujur Bicara soal jujur Gak usah jauh-jauh manusianya sudah ada Contohnya udah jelas Siapa dia? Ba Siapa dia? Ibu? Yang di depan ibu ini orang yang belum tentu selamat ya Yang di depan ibu ini adalah orang yang belum tentu selamat Dan belum ada jaminan Selamat Dan yang ada di depan saya Mohon maaf lah irbatin Karena kita harus jujur Ini juga sekelompok orang-orang yang belum tentu selamat oh, Benar gak pak? Dan belum ada jaminan keselamatan Yang sudah pasti selamat siapa? Beliau Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Ini maksudnya yang sudah pasti akan selamat dan yang sudah ada jaminan keselamatan adalah baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad jadi gampang lihat bagaimana Rasul mempola satu wilayah, satu daerah memenit satu wilayah, satu daerah sehingga negeri itu, wilayah itu, daerah itu dikenal dengan Madinah sehingga kata-kata Madinah ini menjadi sebuah inspirasi untuk menyebut satu negara yang baldatun, toyibatun warabun misalnya apa? Indonesia adalah negeri yang madani ah, madani itu dari mana asal katanya? Madinah ya Allah ya Ram, gak usah kita bicara Madinah deh, karena memang Rasul diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke kota Madinah kemudian, warga yang ada di kota Madinah menjadi kaum ansar Ya, yang berangkat dari Mekah adalah kaum Muhajirin. Nah, ini nih ya, kaum Muhajirin yang menerimanya di kota Madinah adalah kaum Anshar. Setelah Allah Subhanahu taala mengukuhkan segala-galanya, Allah kumpulkan, Allah kumpulkan Abu Bakar Siddiq Allah persatukan Umar bin Khattab Dilengkapi dengan Uthman bin Affan Majunya seorang pemuda Yang gagah Ali bin Abi Thalib Lalu kemudian pengangkatan Satu derajat kemuliaan Dari sesuatu yang dianggap hina Yang namanya Buddha Bilal terangkat menjadi mulia Setelah segala sesuatunya Disatukan oleh Allah ta'ala Kemudian berangkatlah mereka Untuk melakukan yang namanya Fathul Makkah Inikah asbab amma? Jawabannya cuma satu Asbab kejujuran Yang dilakukan oleh seorang Rasul Yang memang dari kecil sudah bergelal Al-Amin Nah inilah kesuksesan yang hebat Yang dibawa oleh baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad <Susuk> Makanya bantes gitu kan Tiba-tiba Ketika kita rindu sama Rasul Terus kita bilang Ya Nabi Salamu Alaikum terus ya rasul. <tuh> no, kalau belum tahu jangan suka sotoy deh, dengerin dulu deh <tuh> ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya habib salam alaik salawat alaik Berdiri bersama Memuji yang mulia Menyebut namanya Tanda rasa cinta nah, itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Kenapa seseorang Atau kita yang banyak Begitu dafsadne memuji Rasul Satu perkaranya Kejujuran yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Amin, ya rabban Sekarang bagaimana dengan sebuah bangsa yang besar yang katanya sudah 1.500 tahun jauh daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW ah tetap modal jujur menjadi paling utama Indonesia ini pak kurang apa coba kurang apa coba Indonesia ah Indonesia ini kurang apa bapak ah, kurang jujur ternyata dijawab ternyata Indonesia ini kurangnya cuma satu kurang jujur tapi tapi kita, Wahai generasi muda Woi Bro oke Bro ini dia nih ini dia ini, ini, ini. ini calon-calonnya kasih kamera ke atas coba kasih lihat kamera ke atas coba kasih lihat kasih lihat kamera ke atas ya bocah-boh anak-anak kita ah ini dia bakal calon-calon manusia-manusia yang jujur ini adik-adik yang kecil-kecil juga nih yang kecil-kecil nih ini calon-calon manusia jujur yang bakal bisa memimpin bangsa ini tepuk tangan lo kenapa kok pertanyaannya begini kenapa kok harapannya kepada mereka karena mereka sama sekali belum terkontaminasi tinggal sekarang pertanyaannya bagaimana cara buapak emak-emaknya, ngedidiknya menjadi jujur insyaallah soalnya begini bang berapa banyak anak-anak yang sudah dididik tidak jujur makanya jangan kebanyakan hutang apa bunganya iya kredit sana, kredit sini kredit situ dapat uang ini buat nutupin itu dapat uang ini buat nutupin ini pas yang ini kagak bisa ditutupin tukang kredit dateng Hah? Kok tahu sih Bilang ibu gak ada gitu Iya ya? dia ngomong sama anaknya Bilang emak lu kagak ada <laughs> Curhat curhat ini ya Curhat ya. Padahal hanya perkara kecil bang Tapi kalau itu diajarkan Dan ditanamkan ketika dia masih kecil Akan terekam dalam memori yang hebat Besar akan terulang Ya. Jadi Indonesia kurang apa pak Baik subhanallah Seorang nabi ketika berusia muda Karena kejujurannya dia dicintai oleh seorang janda kaya raya yang bernama Khadijah Seorang nabi karena kejujurannya dia dicintai bahkan orang-orang kafir Yang setelah melihat kejujurannya Yang jelas ketika kita mencari sosok yang paling jujur di dunia ini Cukuplah Rasulullah menjadi contoh kita Kita memang tidak bisa mencapai pada derajat Rasulullah Tapi setidaknya Allah tahu Kita mengikuti langkah-langkah beliau, bagaimana beliau melakukan tindakan kejujuran, khususnya kepada dirinya dan kepada umatnya. Tetaplah bersama kami, kedua guru kita nanti akan kembali tampil, tentunya menyampaikan kesimpulan. Sekaligus doa, mudah-mudahan satu hal yang kita minta kepada Allah, kita akan selalu diberikan jalan untuk melakukan kejujuran, hingga insya Allah kematian menjemput kita. Tetaplah bersama kami, Tabli Akbar akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Ya Rasulallah Salam yeah. hadirin Jema'a Masjid Al-Muhajirin dan Pemirsa TV Dimana di mana berada Rahimakumullah Di akhir segmen ini saya ingin bercerita tentang khalifah Umar bin Khattab radiyallahu an Ia seorang khalifah yang dikenal mempunyai banyak terobosan termasuk sistem peradilan dan keadilannya Suatu malam Umar bin Khotov Berkeliling di desa itu Untuk melihat rakyat-rakyatnya Apakah sudah sejahtera Atau ada masalah Cerita singkatnya masuk pada suatu rumah Dimana rumah itu adalah Rumahnya janda Yang lakinya sudah lama meninggal Kerjanya Dagang susu Lalu orang tua sang ibu Menyampaikan kepada anaknya Nak makin lama Makin lama Kita kok makin miskin Makin tidak cukup Untuk memenuhi kebutuhan Mari susu ini nak Ditambah air saja Agar dapatnya banyak Sehingga kita dapat uang yang banyak saya Sayyidina Umar ngintip Kata anaknya Jangan bu Ibunya memaksa Ayolah nak ini kebutuhan kita Kalau hanya mengandalkan dari kita Ngambil susu itu tidak cukup nak kata anaknya tidak bu kenapa takut dihukum oleh khalifah Umar bin Khattab iya khalifah tidak tahu khalifah tidak akan mendengar ini lalu sang anak bilang ibu meskipun khalifah Umar bin Khattab tidak mendengar tapi Allah melihat kita ibu mendengar cerita ini Sayyidina Umar balik dan menyampaikan pada anaknya anakku tolong anda kawin dengan anak yang masih Yang anak masih belia itu, anaknya janda, dia orang jujur. Asim bin Umar mengawininya. Singkat cerita, anak itu dikawin oleh anaknya khalifah dan itulah berkah dari kejujuran. Bahwa kejujuran itu akan melahirkan berkah dan hanya kejujuran yang melahirkan kepercayaan dan hanya kejujur kejujuran yang melahirkan kedamaian di antara kita. Tidak ada lain malapetaka republik ini, tidak lain yang malapetaka di keluarga ini, di masyarakat ini kalau tidak ada kejujuran di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ju... Amin ya rabbal alamin. Sudah Ustaz? Sudah. Oh, lagi seru. Masyaallah luar biasa. Baik eh uh, dari saya ketika Seseorang ingin menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka jujur menjadi sebuah jawaban. Jujur tidak akan muncul tanpa hidup merasa untuk selalu belajar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah kalau kamu tidak mampu melihat Allah rasakan saja bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hidup ketika seseorang memiliki perasaan ke mana dia pergi selalu ada yang mengawasi. Bahkan di dalam Al-Quran ada kalimat yang berbunyi wa inna 'alaikum la hafil ddin ka uram man ka tibin ya inna 'alaykum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna dan sungguh ada mereka yang sentiasa mengawasi kalian dan mereka amat sangat tahu apa yang kalian lakukan berpegang kepada ini kembali kepada Quran dan yakin bahwa Allah maha segala-galanya inilah yang akan memudahkan seseorang menjadi jujur tapi ingat orang yang sudah jujur berarti bukan berarti tidak punya resiko Resiko dari orang jujur adalah apa? Jarang ada yang mau berteman Kok ada orang yang tidak mau berteman dengan orang jujur? Jawabannya sederhana Hanya orang-orang munafik Yang tidak mau bersahabat dengan orang-orang jujur Dan hebatnya orang jujur adalah apa? Apapun yang akan ibu titipkan Tidak akan dikhianatkan dan apapun yang kita percayakan kepada orang-orang jujur tidak akan pernah dia ke mana karena tersimpan baik di dalam hatinya hatinya menjadi tempat persembunyian daripada amanah-amanah yang disampaikan mari kita angkat kedua belah tangan kita kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala muda mudah-mudahan Ramadan ini sekian belas hari puasa kita akan mendidik dan menjadikan kita manusia-manusia yang jujur sehingga asbab daripada kejujuran ini kita diselamatkan oleh Allah الله سبحانه هو تعالى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا بك من سخطك والنار سبحان الملك القدوس الملك Subhánal malikil kudus Subhánal til mulki wal jabarud Subohun kudusul Rabbuna Warabbul malaikati war roh Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman Pemirsa yang diramati Allah Berbicara tentang jujur Ada konsekuensinya ketika kita menjadi orang jujur di dunia ini Konsekuensi yang paling utama adalah Kita dimusuhi oleh orang-orang yang tidak jujur Tetapi justru disitulah alasan Allah mencintai orang-orang yang jujur. Demikian tadi tablik akbar untuk kesempatan kali ini dan insya Allah akan sekali lagi mempertebal iman kita. Dan jangan lupa besok kita akan kembali tampil dalam tablik akbar dari Masjid Saadatud Darain, Jalan Pejatan Raya Jakarta Selatan. Saya Agung Zulhak mewakili segenap kerabat kerja tablik akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anta asta wa atub maaf la hirbatin hadza min fadli rabbi assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh